Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan kepada Ustaz Nabi Jibril kawan lama yang sudah 20 tahun lebih tidak ketemu Tadi mengingatkan saya 20 tahun lebih tidak ketemu Alhamdulillah sekarang ketemu untuk amal-amal jihad yang belum terhadapkan. Jihad apa? Ya jihad dalam dunia pengobatan ini, barangkali semikian, Wallahu'ala. Kalau Pak sekalian, ya waktu yang saya untuk saya sangat ringkas sekali, hanya 20 menit. Mungkin ini hanya Sekretar Mokodimah. Ya. Memperhatikan tentang pengobatan yang dianggap oleh seluruh dunia sebagai Tentu. ini bidang yang paling penting menurut mereka. Mungkin menurut kita enggak sedemikian rupa. ya. Tetapi menurut berbagai pihak, ya, pengobatan dianggap merupakan bidang yang paling mahal, dianggap sebagai bidang yang paling bergengsi. terbukti seluruh dunia, di seluruh dunia. Kalau ada fakultas kedokteran, maka fakultas itu adalah fakultas yang paling disegani, Fakultas yang paling bergensi dan fakultas yang paling mahal di seluruh dunia. Mohon maaf, walaupun di dalamnya terlalu banyak tanda-tanda kejailan di dalamnya, terlalu banyak tanda-tanda kepodohan di dalamnya, sangat amat banyak sekali. Insya Allah nanti dengan waktu demi waktu, Insya Allah kita akan bisa membahas. Mungkin sekarang hanya sekedar cuplikan-cuplikan. Apa saja tanda-tanda kepodohan itu tersebut? Ya, diantaranya, ya, bahwa kita datang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dilengkapi dengan berbagai hal yang kita perlukan termasuk ilmu kesehatan. Nah, kalau Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kesehatan, Al-Qur'an adalah sifat wa rahmah, Al-Qur'an adalah segalanya termasuk untuk masalah kesehatan. Didukung lagi dengan berbagai hadis, di situ banyak hal ya yang ternyata sekian tanda-tanda, sekian hal yang diajarkan oleh Allah yang bermanfaat untuk kesehatan, semuanya dibalik oleh medis. Ya, semuanya. Saya teliti tidak ada satu poin pun yang enggak dibalik. Sampai-sampai berdasarkan ini sering sering saya menyimpulkan, kalau Anda bingung menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan ilmu kesehatan, maka carilah konsepnya dalam dunia medis, kemudian konsep itu, filosofi itu, baliklah teori tersebut insyaallah Anda benar. Subhanallah kesimpulan seperti ini saya teliti dan ternyata banyak benarnya salah satu salah satunya salah satunya dalam surat al-fakhr ayat 26 Allah mengatakan alhamdulillahi minasyaitun rajim innalillahilayyastahi ayat teribama salam pak ma Ubatan sama saul Fahha di situ ada dua poin setelah, setelah kata kata pak Ubat ini ba'amalazina amanu orang-orang yang beriman bayaklamun anna hul haq mirrabbihim ya disini katakan anna hul haq mirrabbihim bahawa itu adalah hak dari Allah yang dimaksudkan hu itu apa? ya inti objeknya Allah mengatakan nyamuk Allah enggak seketika menjadikan perumpamaan nyamuk orang beriman menyambut dengan kata bahawa itu adalah hak dari Allah nah kalau adanya nyamuk Disikapi oleh beriman bahwa ini adalah hak dari Allah. Yang namanya hak itu apa? Dan yang namanya hak itu bagaimana? ya Saya nyoba menganalisa, saya nyoba pada memikirkan kira-kira dimaksudkan hak itu apa? Saya pikir gak mungkin yang namanya sesuatu dikatakan hak. Dan sesuatu itu meng mengapa? mendatangkan mazorot untuk manusia. Ya. Sesuatu yang namanya hak gak mungkin. Keberadaannya ya ini justru menjadikan problem buat manusia Sebaliknya yang namanya hak Pasti sekian banyak masyarakat Datang bersama dengan sesuatu yang hak ini tadi Ya, Ringkesnya ya, Saya tidak bisa membahas dengan detail Ringkesnya Mustahil yang namanya nyamuk adalah penyebab penyakit demam berdarah Ini dusta dan ini kazab. Ya, Ini sesuatu yang sama sekali tidak logis saya teliti poin demi poin, saya teliti, saya datangi orang-orang yang kena demam berdarah, orang-orang yang punya anak kena demam berdarah, ternyata umumnya yang terjadi justru orang-orang atau anak-anak yang kena demam berdarah adalah mereka yang selalu dihindarkan dari nyamuk. Dan orang-orang yang banyak digigit nyamuk ternyata adalah orang-orang sehat. Ingat Bapak sekalian, Ya, orang-orang yang banyak digigit nyamuk lebih sehat dibanding orang-orang yang menghindari nyamuk. Ada apa di balik ajaran ini? Ya, kalau dikatakan nyamuk menyebabkan penyakit, ada apa? Ternyata di situ sekian banyak aktivitas yang tujuannya adalah untuk menjadikan bagaimana manusia semuanya yang takut pada nyamuk supaya mereka tidak sehat, supaya mereka terajuni. Kenapa? Bagaimana? Ya, bayangkan kita kerja seharian, kemudian kita pulang, kita tidur. Apa yang kita butuhkan di saat kita tidur? Ya, di saat kita tidur, yang kita perlukan adalah istirahat yang sepenuhnya. Bagaimana kita istirahat sekian jam, kemudian kita kita bangun dan di saat bangun adalah fresh sepenuhnya. Ni, nilai istirahat yang maksimal. Untuk mendapatkan nilai istirahat yang maksimal, yang kita perlukan faktor utama adalah oksigen yang bersih. Betul atau tidak atau betul, Pak? Pasti betul. Nah, kalau oksigen yang paling bersih itu yang kita perlukan untuk kita hidup supaya ada istirahat yang maksimal dibuatlah oleh orang-orang kafir racun yang katanya untuk nyeracunin nyamuk padahal hakikatnya adalah untuk merajunin mereka sendiri, kenapa? seharian kita menghirup sekian banyak udara, udara yang beraden siapa yang menikmati udara tersebut, nyamuk atau kita? kalau tujuan kita membunuh nyamuk, apakah nyamuk terbunuh dengan itu? tidak mungkin Ya, tidak mungkin nyamuk terbunuh dengan itu, tidak mungkin seandainya nyamuk tersebut terbunuh Ya, apa artinya? Toh umurnya nyamuk nggak panjang, nggak usah dipunuh, hari berikutnya sudah mati. Tapi untuk kita yang masih perlu waktu umur yang panjang, ya nilai istirahat yang penting itu sangat kita perlukan. Nah, Subhanallah dalam penelitian-penelitian, ya begitu saya menggulirkan informasi ini bahwa nyamuk adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang mendatangkan manfaat. Subhanallah berbagai Baiknya kesaksian dari berbagai pihak Cerita kepada saya Salah satunya Saat itu ada orang yang terkena kanker di lututnya Begitu menjelaskan pen pen apa penjelasan ini Orang tersebut kalau maghrib Selalu datang hampir menurut dia katanya tafakur Kakinya dibuka yang kena kanker Subhanallah ada tiga titik Di sepenuhnya lututnya Satu, dua, tiga Nyamuk ada di tiga titik Nyamuk itu dihalau Datang ke tiga titik lagi Nyamuk itu dihalau lagi, datang ke tiga titik lagi. Hari berikutnya, diamatin, nyamuk datang ke tiga titik, ini lagi intinya. Ternyata tiga titik inilah titik yang bermasalah, dan di situ terkonsentrasi darah-darah kotor. Subhanallah, pekerjaan nyamuk selalu hanya mengambil darah kotor, dan tidak pernah mengambil darah bersih. Allahu Akbar. Artinya, aktivitas nyamuk selalu datang untuk mengobati manusia-manusia yang welcome, yang merasa ahlan wa dengan kehadiran nyamuk maka orang yang banyak dikit nyamuk pasti jauh lebih sehat. Nah alhamdulillah orang-orang ya, kesehatan yang mereka selalu mengatakan hati-hati dengan nyamuk, hati-hati dengan nyamuk. Kenapa? Karena memang mereka diracunin oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka diracunin oleh orang-orang yang sengaja ingin membuat problem pada masyarakat dan khususnya umat Islam. Wallahu a'lam. Bapak sekalian itu satu poin. Poin yang kedua, sering saya mengadakan seminar tentang kencing manis, bahkan saya pernah menulis satu buku, majalah, di sini saya tulis, Bebas bahkan Solusi mujarab Penderita Diabetes. Saat ini, kalau Bapak teliti, setiap lima orang yang sehat, insya Allah satu terkena kencing manis. Kalau di sini kita hitung ada lima puluh orang, insya Allah sepuluh di antara mereka kena kencing manis, mungkin kurang, mungkin lebih. Kalau penduduk Indonesia diperkirakan 200 juta lebih, maka yang kena kencing manis insya Allah gak kurang dari 40 juta. Bahkan sekarang anak-anak kecil kena kencing manis, banyak anak kecil yang kena kencing manis dan belum diketahui. Apa sebabnya? Pernah suatu ketika saya masuk farmasi, masuk apotek. Di apotek tersebut dipajang gula tropikana. Saya terus terang gak paham dengan gula tropikana. Hanya gambarnya jagung. Saya panggil orang farmasinya. Mana yang farmasinya orang sini? Disebutkan bulan. Baik sini. Saya ingin tanya kepada Anda. Ini saya nggak ngerti apa-apa. Apakah gula tropikana ini bagus untuk kencing manis? Bagus, Pak. Khususnya untuk mereka yang kena kencing manis, gula ini bagus. Apakah Anda betul-betul paham bahwa ini bagus untuk orang kena kencing manis? Baru lingat-linguk, nggak bisa jawab. Tolong ambilkan satu, saya ingin tahu apa isinya. Ini saya tidak paham. Saya diambilkan, kemudian saya baca ingrediennya, komposisinya. Apa yang tertulis? Sorbitol 30%, aspartam 70%. Na'udhu Allah, Allah ya. Saya tanya, Anda lihat di sini aspartam 70%. Yang saya tahu, yang saya pernah dengar, bahwa aspartam adalah pemanis buatan, yang memang kalau dikonsumsi tidak meningkatkan gula darah, tetapi banyak situs di internet yang mengatakan bahwa aspartam inilah yang mencetak kencing manis. Yang membuat pabrik kencing manis adalah aspartam ini. Dan ternyata di apotek, apotek dijual gula tropicana, gula equal, gula-gula untuk kencing manis, ternyata itulah yang menjadikan kencing manis. Subhanallah. Dalam seminar yang saya adakan kira-kira dua minggu yang lalu di Depok, ya saya cerita sedikit ada seorang anak muda ahli fitness olahragawan dari Surabaya umurnya baru 31 tahun kena kencing manis dia mengatakan saya salah satu korban yang seperti bapak katakan bagaimana orang ini anaknya orang kaya dipesanin oleh ibunya kau harus menjaga kesehatan dan jangan minum dengan menggunakan gula biasa gunakan tropicana. ya satu tahun orang ini menggunakan gula tropicana yang tadinya sehat wal afiat, olahragawan, ahli fitness, badannya kekar. Dalam satu tahun langsung kena kencing manis. Siapa yang menghadirkan kencing manis kalau enggak gula ini? Dan yang namanya aspartam ini ternyata sudah dipakai pada banyak produk, khususnya permen, coklat, banyak biskuit yang menggunakan. Maka anda-anda kalau belanja untuk anak-anak anda, untuk diri anda. Selidiklah apakah pemanisnya menggunakan gula biasa, atau ada tulisan glukosa, atau ada tulisan aspartam, atau ada tulisan pemanis buatan, pemanis sintesis. Karena semuanya itu adalah satu bahan yang memang tujuannya untuk menghadirkan penyakit kencing manis pada seseorang tersebut. Artinya penyakit kencing manis memang penyakit yang diciptakan oleh ya mereka-mereka yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wata'ala. Bapak sekalian, masih banyak lagi masih banyak lagi ya, kalau tadi Abu Jibril sempat mengatakan obatnya sakit lambung adalah sirup nipis tadi saya ceritakan memang itu pernah saya katakan saya ucapkan dalam arti untuk menghina para dokter, mohon maaf kalau ada yang jadi dokter karena saat itu terkumpul sekitar 40 dokter ya kemudian dalam forum dialog Ya, saya mengatakan kepada mereka, Pak, kalau saya hanyalah seorang tabib yang ilmunya sangat sederhana, ringkesnya ya, kalau saya katakan bahwa saya bagaimana cara saya mengobatin orang, misalnya saya kasih contoh orang yang kena sakit lambung, cukuplah buat saya obatnya jeruk nipis. Begitu saya katakan jeruk nipis semuanya sudah wah. Ya, sambil mundur sambil sepertinya enggak berkenan. Seakan-akan ini sesuatu yang aneh. Yang berikutnya, Pak, kalau orang sakit dalam tinggi obatnya adalah daging kambing. Lebih wah lagi. Dan ini benar. Kenapa? Daging kambing adalah makanan orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Betul enggak? Ya. Daging kambing adalah makanan orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh makan kambing dan mereka pada kecilnya dididik dengan media peternakan kambing. Tidak mungkin kalau akan menjadikan penyakit. Yang ketiga saya katakan, untuk orang yang kena encing manis, obatnya cukup yang manis-manis. Dengan tiga poin tersebut, semuanya wah, semuanya kompak mengatakan, ah yang namanya Faisal ini orang gila. Tidak perlu didengarkan. ya Sampai mereka seperti emosi dan tidak mau, sudahlah lah, bisa mendengarkan ini. Ya. Di balik ke yang mengatakan, saya gila akhirnya, saya luncurkan satu kata-kata untuk menghina sebetulnya. Karena benci saya dengan dokter. Mohon maaf kalau ada yang dokter-dokter. Kecuali Dokter Anto mungkin satu pengecualian. <laughs> Salah satu dokter yang membuktikan bahwa dengan daging kambing mengobati darah tingginya. Nanti bisa tanya langsung. Ya, kenapa? Katakan saja kalian. Saya katakan, ya. Saya seorang ahli pengobatan yang tadinya saya merendahkan diri. Tetapi ini saya berhadapan dengan orang-orang yang barangkali lolin. Baru saya mengangkat diri saya. Saya seorang ahli pengobatan. Ibarat kalau saya adalah pelajar, saya sudah perguruan tinggi. Sementara kalian, walaupun dokter ahli semuanya, dengan teori sederhana, gak, gak, gak paham. Ini artinya anda-anda seperti anak sekolah dasar. Dan untuk mengangkat anda supaya paham, saya perlu waktu dua jam untuk mengajarin anda. Dua jam. Saya ajak dialog. Ya tak Ya tarik-tarikan akhirnya disepakati subhanallah Alhamdulillah hanya dalam waktu beberapa menit saya sudah bisa membuktikan kepada mereka bahawa tiga hal yang tidak logis tersebut Alhamdulillah kita seluruh sulat menjadi sesuatu yang logis. Salah satunya ya waktu yang saya katakan bahwa jeruk nipis adalah obat untuk apa sakit lambung kesimpulannya saya katakan orang sakit lambung adalah orang yang lambungnya memproduksi asam yang lebih. Kalau dia sudah paham bahwa asamnya lebih dalam lambungnya. Sementara saya sebagai seorang tabib ingin mengobati. Cukuplah saya melihat di alam sekitar. Benda apa yang diciptakan oleh Allah dan dia mempunyai asam yang tinggi. Ketemulah jeruk nipis, ketemunya asam jawa. Ketemu yang lain-lainnya, yang penting asamnya tinggi. Kenapa? Dengan satu keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Artinya dalam hukum pasangan ini, kalau Allah menciptakan sesuatu, ada mozharatnya untuk pihak tertentu. Allah menciptakan jeruk nipis misalnya, ada mozharatnya untuk orang yang kena sakit lambung. Pasti Allah sudah menjadikan penawarnya di situ juga. Ini sunatullah. Subhanallah hanya dengan kata-kata itu. Oh, kalau itu memang benar. Ya. Nah, kalau memang demikian, dokter-dokter ya yang diagungkan di mana-mana, dianggap top di mana-mana. Di mana letak kepandian mereka? Ya. Di mana letak intelijen mereka, kecerdasan mereka? Ternyata saya ceritih, ya, ternyata dokter-dokter yang ada umumnya adalah robot yang diciptakan oleh Amerika untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah saja dan tidak menganalisa berbagai hal. Itu umumnya, umumnya. Wallahu aalam. Sudah berapa menit? Ya? Ada begini. apa cukup? Ya. Belum menit lagi. Obat kalian ya? Banyak, Pak. Bapak tanya asap urat obatnya yang gratis banyak. Jangan yang susah-susah, jangan yang mahal-mahal. Ya. Saya keliling di seluruh Indonesia dari mulai ya, Sumatera yang paling barat. Sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, Nusa Tenggara, di Jawa, di berbagai penjuru, mau orang Banten, mau orang Betawi, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Madura, semuanya kompak mengatakan bahwa air kelapa adalah cairan untuk menetralkan racun, semuanya kompak. Dan semuanya kompak mengatakan jangan minum air kelapa karena nanti kena asam urat, kena rematik, betul nggak? Mereka salah jalan, padahal itu obatnya, ya kalau ada orang kena asam urat kena rematik, kemudian minum air kelapa, badannya sakit semuanya saat itulah air kelapa lagi ngobatin, jadi hasilnya rasa sakit, kalau sabar dengan rasa sakitnya, insyaallah sembuh setelah itu jadi ini hanya karena salah paham Ya, saya lanjutkan ke poin yang ketiga tadi, berkenan dengan kencing manis, ya mungkin forum-forum mendatang saja Ustadz kita buat kajian khusus tentang kencing manis, insya Allah akan kita bahas detail tentang kencing manis. Kenapa? Karena penyakit kencing manis ini penyakit yang paling banyak mewabah. Sekian banyak orang yang kena kencing manis, enggak tahu kalau dirinya kena kencing manis. Obatnya apa? Sangat sederhana, insya Allah nanti kita bahas ya, kita tunjukkan. Gencing manis diantaranya, kalau yang saya gulirkan obatnya adalah tebu, obatnya gula, tapi gula yang bagaimana, ya, gula yang bagaimana, untuk menjawab gula yang bagaimana ini diperlukan produksi sendiri, barangkali ustadz nanti dan pasukannya bisa memproduksi gula ini, ya, saya kasih contoh, tebu itu punya banyak khasiat. Orang-orang dulu, ini saya teliti ke orang-orang dulu, 10 tahun yang lalu saya teliti ke orang-orang tua. Orang-orang yang sudah umurnya 70-80 tahun. Ternyata banyak mengatakan mereka kalau badannya lemes, tidak punya tenaga, yang diambil tebu, dibakar, kemudian dimakan. Kalau ada mereka yang kena batuk juga obatnya tebu. Ya ternyata tebu bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit. Ya. Tegala tebu digunakan untuk gula. Kembali ini ternyata masuk dalam lingkaran apa lingkaran setan. Ya, lingkaran setan internasional. Bagaimana caranya tebu yang sebetulnya obat untuk berbagai penyakit ini diproses menjadi gula? sudah menjadi gula kebalikannya menjadi sesuatu yang untuk menjadikan penyakit untuk manusia ternyata di situ ada tiga proses pertama tebu digiling dalam kondisi yang sangat kotor air tebu itu seperti air lumpur kemudian dipersihkan dengan bahan kimia yang namanya flokulan salah satunya bahan inilah yang mencemari air tersebut sehingga gula itu selalu menghadirkan problem pernafasan berbagai jenis problem pernafasan langkah yang kedua dari penjernian yang dengan kimia ini tadi, gula dijadikan kristal yang tadinya kodraknya cair, dijadikan keras menggunakan bahan-bahan untuk mengeraskan bahan inilah yang akhirnya menjadikan sebagian organ manusia yang seharusnya lentur, tidak lentur lagi Nah, kalau sebagian organ yang seharusnya lentur enggak lentur, tercitalah misalnya jantung koroner. Sebelum jantung koroner, darah tinggi. Ini bagian daripada pengerasan organ yang berupa pembuluh darah. Pembuluh darah yang mengeras ini yang semakin kaku, kelenturannya hilang. Ya, Luas bulatannya juga semakin menyempat, menyempit, karena semakin kotor, terjadilah ya, darah tinggi. Tekanan dari jantung perlu tekanan lebih tinggi. Apa obatnya? Bersihkan. Dengan obat darah tinggi tidak bisa. Karena dengan obat darah tinggi ujung-ujungnya gagal ginjal. Apa kerjanya darah tinggi? Obat darah tinggi. Obat darah tinggi hanya mengencerkan darah. Darah yang tadinya diperlukan tekanan yang lebih tinggi oleh jantung. Dengan minum obat itu dipaksa untuk encer sebentar. Hanya beberapa jam. Setelah itu dia kembali kepada kental lagi. Dan bahkan dia lebih kotor, lebih kental lagi. Makanya yang punya tekanan darah tinggi 150 dianggap sudah tinggi minum obat untuk darah tinggi, insya Allah lama kelamaan jadi 200. Ya, tapi kalau rajin minum madu, rajin minum air kelapa, rajin minum hal-hal yang untuk bersihkan, mau kunyit, mau temu hitam, mau apapun, apa saudara, insya Allah darahnya makin bersih, makin bersih, dan tensinya akan turun dengan sendirinya. Wallahu a'lam jadi bapak dan ibu sekalian, ya kesimpulannya kalau kita ingin sehat walafiat caranya satu di zaman sekarang, hindarin dokter betul, <tuh> kalau ingin sehat walafiat hindarin dokter, kecuali dokter yang sudah masuk islam dokter yang sudah mengislamkan keilmannya baru bisa dianggap Kecualiannya. tetapi kalau Anda punya problem sedikit dengan penyakit Anda kemudian Anda begitu saja ke rumah sakit ke dokter, saya yakin Anda akan diberikan bonus penyakit bonus penyakit, bonus penyakit semakin sering ke dokter, semakin banyak penyakit yang Anda miliki, itulah kelebihan dokter Wallahu a'lam. waktunya sempit Ustaz jadi saya sekitar mencicipi saja mungkin bagi-bagi waktu, kalau tidak gitu nanti bagi bagian waktu Silakan Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya motong pembicaraan yang disampaikan oleh Ustaz Faisal. Insyaallah saya jamin saya tidak akan lama ngomongnya. Karena beliau bawa saya ke sini ini sebagai apa? Bukti eksperimen beliau. Jadi contoh nyatanya ya insyaallah saya Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Yeni Anto Kusumo, panggilannya Anto. Saya alumnus Fakultas Dokteran Universitas Gadjah Mada. dan sebelumnya saya sangat, sebelum ketemu dengan tim Nasurit, tim pengobatan yang beliau dirikan, saya banyak berkecimpung di penelitian obat-obatan, kemudian praktek penelitian, eh, klinik bagaimana dokter pada umumnya dan dokter yang bertugas di LSM jadi dokter bencana alam nah singkat ceritanya kurang lebih ketika satu tahun menjelang kelulusan saya ini dong dan karena orang kalau dilihatin bukti nyatanya itu pasti nanti jadi lebih semangat lagi untuk bahasnya kan ya jadi kira-kira satu ini puncaknya ya, puncak sakit saya kira-kira satu tahun sebelum saya lulus menjadi dokter itu tiba-tiba saya sering merasa kepala saya ini sakit sekali dan rasanya seperti tertusuk rasa tertusuk di daerah belakang kepala biasanya sakit seperti ini dialami oleh orang-orang dengan problem tekanan darah tinggi atau orang-orang dengan masalah yang ada di kepala entah. Entah ada tumor atau infeksi dan sebagainya yang ada di kepalanya. Nah, kemudian saya melakukan check-up rutin sebagaimana profesi saya. Ternyata pada saat itu tekanan darah saya mulai tidak normal. Artinya untuk seusia saya waktu itu kira-kira umurnya berapa ya? 23-24 tahun, 22-23 tahun. Tensi saya rata-rata 170, 160, 170. Memang waktu itu saya sudah melibatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan yang agak agak berat mungkin karena kerjaannya harus banyak ngambil data berhadapan dengan komputer. Tapi saya pikir kalau sehat-sehat saja tentu tidak akan ada masalah apapun. Nah, satu itu yang e, tensinya rata-rata di atas 160, 170 sampai bahkan pernah 200. Kemudian ternyata di kepala saya ditemukan ada massa, massa atau bahasa medisnya uh, tumor. Ya, kalau tumor ini dalam bahasa kedokteran kalau kanker namanya tumor ganas, tapi kalau tumor jinak ya biasanya dianggap tumor. Nah, yang ada di kepala saya ini tumor biasa, tetapi menurut ilmu kedokteran itu perkembangannya akan perlahan-lahan tapi terus gitu. Jadi dia tumbuh terus tapi perlahan-lahan perjalanan waktunya. Nah, karena saya orang medis, ya saya berkonsultasi dengan kolega-kolega saya dengan dengan dosen-dosen saya. Awalnya saya dianggap terlalu stres dengan aktivitas saya sehingga saya di disarankan untuk mengambil cuti kuliah dan cuti pekerjaan. Tetapi setelah itu saya lakukan ternyata keadaannya tidak tidak membaik bahkan kira-kira oh, tahun 2003 akhir itu setelah saya berjalan-jalan dari dari rumah sakit Dr. Cipto, rumah sakit Dharmais, kemudian Sutomo di Surabaya. Hasan Sedikin di Bandung ketemu dengan beberapa teman, maka saya dipersiapkan untuk operasi. Nah, operasi pengangkatan ini kalau bapak-bapak dan ibu tahu dari contoh-contoh di televisi kan banyak ya. Kalau kepala yang sudah dilubangi kemudian diambil salah satu bagiannya tentu akan ada ada sesuatu yang tidak normal lagi. Nah, itu pun juga terjadi pada pemikiran saya. Jadi, walaupun saya dokter, saya juga mikir-mikir untuk melakukan itu karena dokter tidak kebal tidak kebal penyakit dan tidak ada jaminan untuk mendapatkan kesembuhan lebih dari yang bukan dokter walaupun yang mengerjakan top ahlinya di bidang kedokteran nah, waktu itu untuk untuk mempertajam atau lebih eh, apa ya ceritanya lebih greget itu saya kalau tidur sudah tidak bisa berbaring jadi kalau tidur ya seperti halnya mungkin orang yang terlalu kesakitan, tidurnya ya duduk. Duduk, kemudian bersandar, bahkan mohon maaf waktu itu saya sempat membuat hukum sendiri. Saat itu juga saya waktu sholat ya begitu saya sholat. Jadi karena ya, wudhu ya mau turun seperti rasanya mau bergerak itu rasanya enggak nyaman, jadi seolah-olah selama waktu itu tayamum terus gitu itu kecahilan saya waktu itu mungkin karena menghadapi sakit itu. Nah, di tengah di masa-masa dana juga karena dokter kalau periksa juga harus bayar. Walaupun walaupun kalau sesama dokter bisa gratis jasanya tapi kalau pakai alat, pakai obat ya bayar. Ya ada diskon tapi ya kan tidak tidak diskonnya tidak 100%. Ya, karena Perubat ke sana kemari habis, sudah. Kemudian saya dipertemukan dengan adik Ustadz Faisal, namanya Ustadz Sarif di Jogja. Waktu itu juga kita berdebat agak lama. Intinya ya seperti yang disampaikan Ustadz Faisal, kira-kira kalau waktu itu saya ketemu Ustadz Faisal, pasti saya menggerutunya gini, Ustadz Faisal enggak pernah merasakan sekolah dokter sih. Empat tahun sehariannya, dua tahun profesi itu menghabiskan, <laughs> sudah di marah-marahi ya, sudah mau ya capeknya seperti itu ternyata dia mudah saja kan membalikan semuanya tapi akhirnya saya percaya dia. Nah uh, waktu itu ketemu Satcharif kita ngobrol bah, sama-sama tak ketemu karena saya saya berpegang pada prinsip ilmu saya dan beliau berpegang pada apa yang disampaikan Ustaz faisal akhirnya kita kita berapa e, mencari titik tengah saya butuh diterapi ya saya butuh diterapi apa saja yang penting aman kemudian itu beliau juga hanya butuh e, kepercayaan saya nah akhirnya yang pernah berlakuan adalah berbekam Alhamdulillah berbekam ini Saya lakukan ya Ada yang belum pernah berbekam? Banyak Ustaz? Sebagianya sudah Sebagianya sudah Nanti mohon diturunkan instruksi Untuk rajin berbekam Ustaz Nanti saya yang jamin Nah tapi ada yang menarik seperti yang disampaikan Ustaz Faisal ini. Untuk lebih test plannya pengobatan ini saya diminta untuk makan daging kambing. Sama reaksinya seperti ketika ada dokter-dokter di hadapan Ustaz Faisal. Kok bisa? Apa hubungannya gitu. Nah, satu hal yang yang waktu itu menarik untuk alasan saya melakukan itu, Ustaz, itu karena waktu saya sekolah dokter ini kan enggak pernah ngaji seperti ini Ustaz. Jadi agama itu kan hanya 4 SKS. 4 SKS itu intinya sama dengan dengan mata kuliah yang lain, kalau diberikan pertanyaan bisa jawab intinya. Dan sesuai maunya dosennya. Gitu. Jadi kan itu tidak terlalu apa ya? Bahasan-bahasan seperti seperti ini hampir enggak ada gitu. Nah, apalagi di pikiran kita pun sebelum masuk dunia kedokteran, daging kambing jelas akan makin memperberat uh, darah tingginya. Nah, singkat ceritanya begini, oke, okay. alasan yang disampaikan Ustaz Faisal itu saya terima, karena satu hal, saya merasa bahwa selama saya kuliah di dunia kedokteran ini, saya tidak pernah mendengarkan bahasan ini. Yang kedua, oh ternyata bahasan tentang orang-orang yang mulia, Para Nabi dan Rasul itu sangat dekat hubungannya dengan Tadi yang disampaikan Ustaz Faisal Nah saya ini kan bahasa orang apa ya Yang paling lemah Ustaz. Saya pengen ngambil sunnah itu yang enak-enak sih. Karena ya Demi Allah nih Ustaz sebelum saya kenal Ustaz Syarif nih saya benci dengan yang namanya daging kambing Kalau kita keluarga itu mengeluarkan untuk Sembelih kurban, saya milih disediakan tempe atau daging ayam, misal. Daging kambingnya itu saya tidak pernah makan. Nah, akhirnya saya setuju dengan alasan mudah-mudahan ini sunnah dan saya mendapat barokahnya. Saya mau makan daging kambing. Nah, waktu itu sama Ustaz Faisal eh, sama Ustaz Harif, Insya di mana Ustaz daging kambing yang paling enak? Oh, di sana. Uh, itu yang buat Kira-kira kalau dari rumah saya itu kira-kira jaraknya 8 km. Kalau dari rumah sakit terdekat yang punya dokter jantung dan dokter bedah, itu kira-kira jaraknya 10 menit. Dengan rumah sakit tipe B yang uh, fasilitasnya lebih baik, itu jaraknya 15 menit, cuma jalannya agak macet. Kalau dengan rumah sakit rujukan pusat, yang namanya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito itu jaraknya kira-kira 30 menit cuma tahu saya di Jogja itu tidak ada perawat ambulan yang hebat kualitasnya karena apa Pak waktu itu, saya kan berpikir jeleknya ya kalau daging kambing saya terus sehat kalau saya makan daging kambing tiba-tiba tekanan darah saya naik kemudian saya harus masuk ICU saya kan butuh tim top untuk menghadapi tim yang hebat kan untuk menghadapi keadaan saya pak nah makanya waktu itu saya telpon teman-teman yang di BMI teman-teman yang jaga di UGD siapa saja nih yang jaga malam gitu. <guluh> ini ada ini, ini, ini, ini gitu. dia kemarin jaga apa enggak? enggak insya Allah wait gitu, oke siapa lagi yang di ini ada mas ini, mas ini dia bilang oke saya kira-kira habis maghrib atau habis bisak saya mau makan daging kambing Saya sampaikan itu Jaraknya 10 menit dari rumah sakit Lodilawisodo 15 menit dari rumah sakit PKU Maumadiyah 30 menit dari RSUP dokter Saksiso Kemudian saya tanya dokter jaga standby untuk bedah dan jantungnya siapa? ICU masih ada ruang berapa? Ya. ya ini kan Apa ya? Mungkin tim kedokteran presiden pun enggak seperti ini Pak ya, tapi karena kita biasa ngobrol antar kolega seperti ini dan kita sama-sama yakin daging kambing pasti menaikkan tekanan darah, nah, akhirnya singkat cerita kemudian saya makan daging kambing dan Alhamdulillah keadaan yang tadinya saya ceritakan di awal, Alhamdulillah seperti inilah keadaan saya sekarang tekanan darah sudah tidak tinggi lagi, bahkan ini ada tambahan cerita yang lain. Istri saya ini menderita lupus. Mungkin pernah ada yang dengar lupus LSE. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ini momok untuk ibu-ibu sekalian. Yang namanya lupus, sistemik lupus erimatosus ini sudah menyeluruh, menyerang ke istri saya. Saya harus menemani dia menyelesaikan studinya. Alhamdulillah juga, dia juga menyelesaikan studi dokternya. Sekarang juga bergabung dengan Naturate, kemudian yang heboh lagi kan, sejak dia menderita lupus itu, dia tidak diperkenankan untuk hamil, Pak. Jadi sudah punya istri, tidak boleh hamil kira-kira. Uh, uh. Alhamdulillah berkat saran dan apa terapi tim Mestad Faisal dan Naturate ini, istri saya sudah melahirkan yang ini terakhir anak yang kelima usianya 40 produktif <tutup> <tutup> profesional ya. <tutup> ya itu semua semua Masya Allah ketika kita kemudian terjun di dunia pengobatan seperti ini, kalau ada teman-teman tim, teman-teman dokter kolega-kolega kolega perawat bidan dan sebagainya nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi saya dan istri ini bukti nyata Alhamdulillah kalau dulu istri saya lupusnya itu sampai minum delapan macam obat ya sekarang insyaallah sudah sangat jarang menggunakannya karena masih ada gejala sisa ternyata ini juga faisal kemarin di si ruqyah itu tidak pernah hadir Ustaz terakhir ternyata ada jen nenek tua gitu Ustaz yang bikin <laughs> ini katanya yang bikin sendi-sendinya sendi-sendinya kan susah sekali untuk digerakkan itu sekarang sudah membaik berkat lebih rajin lagi meru ya. nah mudah-mudahan ini pancingan untuk banyak pertanyaan yang muncul. saya kembalikan waktunya kepada pak Iqbal. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Warahmatullahi wabarakatuh. In tamasyak bihima maqita Allah wasunnatul nabi. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kamu pegang teguh dua perkara ini, selama-lamanya kamu tidak akan tersat. Yaitulah kitab Allah dan sunnah Nabi. Apakah sunnah Nabi? Yang dikenal sekarang, tribun nabawi. Pengobatan secara Islam. Yang tadinya, ya kalau senturi, ataupun kasus gayus timbunan, Maka ada pembuktian terbalik Tapi itu tidak dilakukan Beliau mengatakan tadi Apa yang dilakukan oleh perobatan medis Harus dibalik apa Bagaimana membaliknya? Silakan bapak-bapak ibu-ibu bertanya Ada waktu setengah jam Ya, ya. Silakan Pertanyaan-pertanyaan itu yang pertama Satu Eh, Mr. Syawal berdiri di papan Tulis pertanyaan itu Untuk dijawab satu persatu nanti Silahkan Soal pertama Ya Satu jam bisa tiga kali Atau sudah selesai kencing Siap-siap mau -siap berpakaian keluar lagi kencingnya. Kencing tidak lancar. Ya, Itu pertanyaan kencing ya. Oke. Okay. dua. Tunggu dulu pelan-pelan. Sering buang angin. Oke, okay, Nomor dua. Oke, terima Waalaikumsalam. Oke, terima sakit lemas demam dikit ah itu <tuk> dua sakit tiga sakit vertigo tiga yang keempat aw ini tambah banyak kacakan <tuk> ya yang di depan dulu ya bapak dulu ya penyakit asam urat menyebabkan nikmat ditarik oleh dokter oke ya terus Ya, penyakit asma 10 tahun, Bapak Ya, pertanyaan. Ya, penyakit migrain. Ya, terakhir. Jadi waktu operasi itu ada saraf yang terputus. Apakah ada pengobatan? Ya, obat saraf. Ya, okey. Ya, eh, kita cukupkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ya, tidak dijawab malam ini. Tunda bulan depan, <tuk milikasi> karena ini sudah mewakili, ada 11 pertanyaan lebih kurang. Baik, hadapkan Bapak tulis ke sini, setiap Pesal, silakan. Bergantian mana, masing-masing nanti dijawab. Yang pertama, mengobati ya, dia tidak penting, terus-terusan. Kalau orang yang sakit penting, itu tidak Walaupun untuk ouais. yang sudah ada di yang benar, Ya. Bapak-bapak yang suka ngadarin seorang yang benar, dia ngadarinya pinter. Ternyata punya keluarga ini. Perbentukan yang penting perbentuk, perbentuk ini. Punggungnya sih kalau rokok tidak maksimal. Jadi ada ke depan Ini sering terjadi. Ya, masuk merupakan rugut. Kali-kali kalau rokok tidak maksimal. Dia setiap akan ke depan Semakin parah, semakin cepat. Semakin parah, Mungkin perhatikan semua yang punya problem sendiri, kalau problem penyakit berat, yang bersangkutan mungkin jangan anggaplah minyak goreng tak pentingnya rumput yang sempurna, tidak. Batang di saat rumput yang sempurna ini sudah terapi. Kenapa? Ini kita tekan, ini batang ini berat, ya. Siduan sungguh dari titik tengah dengan tangan ini untuk dorong, ya. Ini artinya untuk dorong gitu. Belakang ini tertarik sepenuhnya, otot dan tulang-tulang yang ada ditinggal semuanya tertarik. Dan tidak akan terjadi problem organisasi secara mudah. Jadi yang hitung. Yang berikutnya, sering buang nangis ini sering dari kondisi khusus ketat. Dari pencernaan mulai melambung, atau ketat yang terakhir teradep di usus besar, di usus besar tersebut bermasalah. Ya. Terlalu banyak kotoran, maka obat yang paling baik adalah kalau bisa membersihkan usus paling terakhir yang ketemu dengan itu. Dan ya, bisa diobati dengan jamu-jamuan. Dan jamu yang bisa beraksi secara umum, dia akan berikan secara apa secara otomatis kalau enggak misalnya paling dasar masuk kamar mandi buat celang tercelang mau dari celang mau dihubungkan ke botol, masukkan ke dalam lubur kumbar terus biarkan air masuk masuk ya biarkan airnya masuk kalau terus sampai satu liter masuk ke dalam lubur masukkan terus itu air naik naik ke atas secara otomatis caranya tercelang ya mau lebih bagus airnya tapi sedikit masuk ya biar mau airnya itu nanti airnya akan membersihkan usus ini anda siap siap ya nanti airnya akan keluar semuanya dengan membalik motor-motoran sampai kerak-keraknya ulangi beberapa kali kalau perlu setelah beberapa hari ulangi lagi itu yang punya problem usus besar sampai terdampur termasuk ambeien ya. sakit ambeien atau sakit-sakit yang berhubungan dengan itu banyak tertutup jadi itu indikasinya jadi jadi tukang bekam ini problemnya bekam makin marak di mana-mana. Tapi yang ahli bekam dengan benar ini yang hampir nggak ada. Kenapa? Ya. Jadi tukang bekam dia merasa bahwa dia mengamalkan sesuatu yang kembalinya ke Rasulullah, tapi rujuknya ke eh, Rasulullah dosa, kualat. Ya, mempelajari bekam tiblatnya ke medis sama ke Cina jadi tukang bekam yang ada sekarang ilmunya dikembalikan ke medis, ke barat sama ke Cina, gak ketemu ilmu bekam itu dari nabi maka bekamnya harus diislamkan keilmuannya diislamkan baru benar apalagi mentalnya mental medis mentalnya akupunktur, selalu tukang-tukang bekam membicarakan kalau sakit lambung titik bekamnya di mana ini tanda Tukang bekam yang kecina-cinaan. Berikutnya, mau membekam bawa alkohol, diolahin dengan alkohol. Ini berarti tukang bekam jahil yang menggunakan barang haram untuk katanya mensterilkan. Ini berarti tukang bekam yang medis, gak akan mengena. Caranya juga sangat sederhana. ya Orang sakit apapun, kita sudah sering nyoba membuktikan, sakit apapun, Ya orang tersebut diperdulikan atau didudukkan, diperiksa organnya, cukup dengan tangan. Kalau tangannya terampil, insya Allah ketemu satu titik yang bermasalah, pegang di situ, insya Allah langsung entek. Walaupun baru beberapa menit. Tadi dokter Anto sempat bisik-bisik. -bisi semua pertanyaan ini jawabannya disuk pelatihan dari semuanya langsung jadi tabib. <tosan> <tosan> jadi sekarang nggak bisa detail, sekilas-sekilas saja, -sekilas ya vertigo. Vertigo ya dibekam kepala juga. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ajarkan. Kalau punya vertigo cepat saja lah dibekam di kepala, khususnya bagian atas. Insyaallah langsung hilang. Insyaallah. Kalau tepat betul jadi di atas hukun-hukun persis ya sedikit agak ke belakang. Dibekam darahnya di situ Insyaallah selesai. Asam urat ya tapi kan kita sudah katakan pak apapun yang dilarang sama dokter kerjakan saja semua teori dokter balik saja kalau enak kenapa gak dimakan pak ya satu hal satu hal pak Allah menciptakan badan kita otomatis itu yang perlu disadari Ya, Allah menciptakan badan kita dan semua organ yang ada pada tubuh kita diciptakan dengan kecanggihan yang luar biasa yang gak bisa dipikirkan manusia Ya, manusia masih bisa membuat alat-alat yang serba otomatis tapi ciptaan Allah ini lebih dari segalanya, contoh contoh, orang kena kencing manis, sama dokter gak boleh makan yang manis-manis, kesalahan besar ya, cukup manfaatkan lidahnya, selama lidah tersebut merasakan yang manis, enak makan, itu ukurannya gula darahnya naik sampai 500, gak peduli ya, gula darah jangan dipikirin kalau orang kena kencing manis, jangan mikirin gula darah, yang pikirin apa Lidah merasakan manis enak apa enggak? Enak makan. Karena selama lidah merasakan gula enak, artinya badan belum kelebihan gula. ya. Dan kalau badan sudah kelebihan gula, coba makan yang manis pasti nek di lidah. Itu sudah otomatis. Nah, dari saja itu, cukup sudah. Jadi makan apa? Makan, Pak. Kalau asin itu seberapa banyak diperlukannya, lidah menjadi ukuran. Karena lidah itu sudah dibuat ya, otomatis. Yang lainnya tadi apa tadi? Nah, untuk asma dan semua jenis penyakit yang mengacu kepada pernafasan, termasuk batuk, pernafasan bagian atas, pernafasan bagian tengah atau di paru-parunya, semuanya ya bisa menggunakan minyak jinten, pilih yang pedas, teteskan di hidung, satu tetes, satu tetes, InsyaAllah langsung merangsang semua saraf yang ada, itu bisa menangani banyak problem, khususnya problem-problem pernafasan. Kalau enggak berkenan di hidung karena terlalu pedas, ya, teteskan satu tetes, InsyaAllah enggak pedas, enggak terlalu pedas. Kalau enggak berkenan, kalau takut, diteteskan di lidah, InsyaAllah nanti akan masuk, masuk, masuk. Ya, itu sudah banyak kita buktikan. InsyaAllah bisa menyelesaikan masalah dengan tekun. Di Pak. Ya, kalau bisa di hidung satu tetes satu tetes. Ah, di Ati mulut bisa. Minyaknya. Pilih yang pedes ya. Ah. Tekanan darah tinggi. Ya. Bapak-bapak sekalian kalau tanya bagaimana darah tinggi kok bisa diobati dengan daging kambing? Sama persis pemikirannya dengan air kelapa tadi. Seluruh Indonesia, ya seluruh suku yang di Indonesia seakan-akan kompak, semuanya sepakat bahwa air kelapa obat paling mujarab untuk racun. Dimanapun ada keracunan pasti larinya ke air kelapa, itu di mana-mana. Tapi semuanya juga seakan-akan sepakat ya kalau air kelapa bikin problem asam urat. Kenapa orang-orang yang kena asam urat minum air kelapa malah sakit semuanya. Padahal air kelapa kelapa lagi mengobati. Oh, ya air kelapa lagi mengobati. Begitu juga kambing. Ya. Jadi kalau kita meneliti tentang khotob ciptaan Allah Subhanahuwataala, ya salah satu tanda-tandanya ada yang secara alaminya, secara alaminya bahwa sesuatu ini diciptakan oleh Allah. Secara alami dia yang cepat busuk adalah yang paling baik. Ada ciptaan-ciptaan yang lain yang lama, busuknya yang paling baik. Untuk daging, ya, karena daging diperlukannya untuk dimakan adalah untuk dibusukkan. Maka carilah daging yang paling cepat membusuknya itulah yang paling baik. Ya. Tanda daging yang paling bagus diantaranya antaranya paling cepat membusuk nah kalau dikumpulkan dibuat percobaan lima jenis daging satu daging kambing kedua daging sapi ketiga daging kerbau keempat daging ayam yang kelima daging babi maka yang pertama kali cepat membusuk dengan secara alami daging kambing paling cepat busuknya yang kedua sapi ya, ketiga kerbau keempat ayam baru yang kelima babi babi ini paling lama enggak busuk-busuk. Kalau diukur dengan dihinggapi lalat atau enggak sama. Daging kambing paling disukai lalat. Menurut medis paling disukai lalat paling jelek. Ini bodoh sekali. Justru yang disukai lalat yang paling hebat. Ya? Kenapa? Ingat acaranya Trans TV, formalin. Ikan asin yang pakai formalin enggak disukai lalat. Jadi yang paling disukai lalat itu yang paling bagus. Daging babi tidak pernah disentuh lalat dan lalat gak doyan. Iya. <tuk> <tuk> <tuk> ya ada ceritanya daging babi di dikromunin lalat. Maka daging kambing yang paling...